Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbilalamin Ashadu alla ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Pemirsa hikmah pagi di mana saja anda berada Kita bertemu kembali dalam acara dakwah agama islam Acara kerjasama antara Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI Pemirsa pada kesempatan pagi hari ini kami akan membahas satu tema yang menarik dan perlu bagi keluarga Terutama bagi keluarga muslim Membahas tentang tipe-tipe anak dalam Al-Quran Persoalan zaman sekarang tentu saja adalah Anak tidak mudah untuk diminta sholat Tidak mudah untuk membiasakan diri membaca Al-Quran dan sebagainya Untuk itu saya hadirkan seorang narasumber yang birok datang sekaligus dia Ustaz Al-Mukarram Dr. Andres Haji Nandi Naksabandi MH Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa, Ustaz Nandi Naksabandi Sebagai kepala subdit publikasi dakwah dan hari besar Islam Departemen Agama Republik Indonesia Pemirsa, pada pagi hari ini kami hadirkan pula Kelompok pengajian Baitur Rahim Uh, roti Bakar Edi, RDI Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah berkenan hadir Ustaz ini uh, luar biasa Jadi uh, jamaah Dari para uh, pekerja malam <laughs> Karena Roti Bakar Edi Bukanya malam hari Dan mereka tetap uh, Tidak melaksanakan, tidak meninggalkan kewajiban Sholat, mengaji dan sebagainya uh, Pemirsa, kami nanti juga akan Beritahu uh, memperdengarkan kelompok musik GSJ generasi seniman jalanan. Assalamualaikum Assalamualaikum baik pemirsa, kita mulai perbincangan tentang tipe-tipe anak dalam Al-Quran bersama al Mukarram Ustadz Nandi Naksabandi Tipe-tipe uh, anak, jadi ada berapa tipe sesungguhnya tadi dalam Al-Quran di dalam Al-Quran uh, al itu ada empat macam tipe anak uh -huh. ya. yang pertama adalah tipe kurotayun Mm -hmm. Jadi kura tayun itu para ahli tafsir Mensipati atau menyebutnya dengan istilah anak soleh mm -hmm. ya. mm -hmm. Nah ini anak soleh itu adalah anak yang berhasil dalam meniti karir duniawianya mm -hmm. Juga sebagai pengamal ajaran agamanya yang baik mm -hmm. Jadi balance, seimbang antara untuk dunia dan akhiratnya Nah ya. Tentu semua orang tua ingin mempunyai anak yang soleh ini, yang kuratayun ini. Ya. Cuma tidak simsalabim, artinya oh, begitu ingin begitu jadi. Tapi harus melalui satu satu proses. Uh -huh. satu proses. Jadi anak yang soleh itu, ya banyak untuk meniti ke sana itu. Uh -huh. Yang pertama, anak itu ya harus diberi pendidikan keimanan, mm -hmm. ya. jadi ada pendidikan keimanan, letaknya di sini atau daerahnya daerah afektif mm -hmm. atau afeksi, ya. kemudian mm -hmm. anak juga harus diberi namanya pendidikan keilmuan, di sini letaknya kognisi, mm -hmm. ya. di sini untuk menanggapi, memahami, menyimpan, ya nah, atau intelektualnya di sini. Mm -hmm. ya. Tapi anak yang soleh itu juga harus diberi pendidikan ini, hand-nya, tangannya. Hmm. Ya. Hmm. Maksudnya? Jadi, uh, hand itu keteramu untuk bekal makannya. Sebab Allah berfirman, وَلْيَحْ hmm. شَلَّدِينَ ya. لَوْتَرَوْكُ مِنْ حَلْفِي مُدُرْيَةً دِعْفَنْ حُفْ وَعَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُ اللَّهُ وَالْيَكُلُوا كَوْلَنْ سَدِدَةً Tidaklah orang-orang itu merasa khawatir kalau meninggalkan keturunan, Nah, keturunan yang dua -fa, mm -mm. yang lemah-lemah dalam arti lemah akidah lemah intelektual lemah tangan mm -hmm. jadi mm -hmm. sehingga nanti hanya jadi beban orang minta-minta pada orang atau menurunkan mm -hmm. orang ya. mm -hmm. jadi anak yang selalu itu adalah juga yang bisa mencari maisha mencari untuk kehidupan, kehidupan. dunianya mm -hmm. ya. nah tentu ini melalui satu proses ya melalui proses yang pertama tentunya perlu keteladanan dari orang tua mm -hmm. ya. kemudian anak itu dididik ya. dididik dididik yang seimbang yeah. jadi jangan hanya bangga kalau anak itu hanya pinter matematikanya mm -hmm. pinter bahasa Arabnya Teping -teping -teping -teping -teping. pinter pesan mm -hmm. nah, juga harus harus tadi komprehensif ya. yeah. mm -hmm. jadi sebaik-baik orang adalah yang dia makan itu hasil tangannya sendiri kan begitu mm -hmm. ya. jadi jangan beban menjadi beban orang ah, uh -huh. itu itu anak-anak soleh itu uh -huh. ya yeah. nah tentu untuk memilih anak soleh itu tadi ya banyak cara-caranya banyak jalan-jalan kerasana -jalan uh -huh. bahkan kalau menurut dokter bayi haki akh itu yeah. sejak Mencari jodoh. Ya. Baiklah. Nanti saya akan minta Ustadz untuk menjelaskan ayatnya, ya. Namun sebelum itu saya akan menyapa pemirsa dulu. Pemirsa di mana saja berada, perbincangan yang menarik dan perlu bagi keluarga Muslim ini nanti akan kita lanjutkan setelah kita mendengarkan, menyimak, mengikuti uh, azan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi walimu Jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, Perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya. Dan tempat tinggal yang kamu sukai. Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Dan daripada berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudaraku Allahu Azim, pemirsa tadi telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yaitu surat At-Taubah surat ke-9 ayat 23 sampai 24 dibacakan oleh dokter Andes Haji Drs Ismail dan sari tilawah oleh Tuti Ali. Dan pemirsa bagi anda yang baru bergabung, kami informasikan kembali bahawa pada pagi hari ini kami membahas satu tema yang menarik dan penting bagi keluarga, yaitu tentang tipe-tipe anak dalam Al-Quran. Tadi telah diberikan pengantar oleh narasumber kita, Ustaz Nandi Naksabandi. Baik pemirsa, akan kami lanjutkan perbincangan. Ustaz tadi uh, dijelaskan bahawa tipe yang pertama itu adalah uh, kurta ayun. Iya. Yeah. Uh, ayatnya bagaimana, Ustaz? firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 174. Maaf ayat 74. Iya. Waladīna yaqūlūna rabbanā hablana min azwādinā wa dhurriyyatinā qurrata a'yun lil-muttaqīna imāma. Ini menjadi doa juga gitu. Kita, kita bersama. Dimaksudkan dengan ayat ini adalah bahwa para Nabi, para salafus saleh, Para ulama Para orang-orang soleh Selalu memohon kepada Allah Supaya punya pasangan Dan yeah. anak itu yang Kuah mata, idaman hati mm -hmm. ya, Yang menye, menyejukkan mm -hmm. Jadi selalu orang tua ingat Kepada anak itu Karena memang anaknya berakhlak mm -hmm. Ahlakul karimah, yeah. ahlak yang baik mm -hmm. yeah. nah, Jadi ada lagi anak Di samping yang tadi kuratayun ada lagi anak hanya sebagai zinatun mm -hmm. sebagai perhiasan saja mm -hmm. hal ini terdapat dalam Al-Quran yaitu surat Al-Kahfi ayat 46 al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya wal-baqiyatus sholihatu khairun inda robbika sawaban wa khairun amalah jadi harta dan anak itu bisa jadi perhiasan artinya anak zinatun mm -hmm. ya, anak perhiasan ini hanya berhasil dalam meniti dunia duniawiahnya saja. Hmm. Ia jadi profesor, ya. doktor, SH, MA, hmm. jadi dirjen, ya, inspektur, atau jadi direktur, jadi pengusaha, politikus. Tapi ia tidak mengamalkan ajaran agama secara baik. Dan, Bahkan, dan sejak kecilnya tidak diajarkan ya, agama? Ya, tidak diajar agama. Bahkan baca Quran pun tidak bisa, hmm. ya. Nah, ini para pemirsa TPRRI yang berbahagia setelah hadir di studio bahwa di DKI Jakarta anak-anak ya, SLTA meliputi SMA, SMK ya. ya uh, di luar madrasah aliyah yang bisa baca Quran itu hanya 35%. 35%. Ya. Subhanallah. Heeh. Hmm. Yang bisa bacaan Sholat secara benar cuma 32%. Banyak yang tertukar itu. Wa ana minal muslimin harusnya ini balik wah anak minaal musrikin wah ini parah ini. <laughs> parah masalah, parah, masalah. Ya? dan semoga Mas. saya termasuk orang orang yang musrik nah jazulah iya kalau dalam bahasa Arab hmm. sebab hal ini saat ini kalau dulu habis maghrib itu ya di rumah kiai di rumah ustad di musola di masjid rame anak anak itu baca Quran hmm. sekarang itu tidak ada paling tiga orang dua orang hmm. ya begitu pula di madrasah diniya madrasah yang hanya mengajarkan agama saja itu mulai berkurang karena terganggu dengan les matematika les piano les nyanyi dan sebagainya les tari ya hmm. nah jadi anak-anak orang Islam yang baca Quran sekarang makin sedikit ya. hmm. jadi sedengnya anak itu ya jadi insinyur ya jadi apa kerja ya. itu boleh-boleh saja sah-sah saja ya tapi sebagai orang Islam juga harus bisa bacaan sholat dengan baik bisa baca Alquran ya. jadi jangan anaknya sebagai zina orang tua bangga dicerita-ceritakan di kampung Oh anak saya di Jakarta rumahnya aja besar ya. gajinya bahkan sampai rokok aja ditawarin nih rokok dari anak saya nih coba ini ya. bangga itu ya. padahal para pemirsa TVRI dan hadirin studio kalau anak kaya Ya Anak kaya orang tua jadi pembantu Tapi kalau orang tua kaya Anak jadi raja Iya. Yeah. Misalnya anaknya kaya Beli kolam tuh di Sukabumi Pak tolong tungguin ya kolam saya Bapaknya suruh nungguin kolam <laughs> Dia beli rumah Di Bekasi, <laughs> ya Besar Pak daripada di kampung bapak tungguin rumah saya aja ya. uh. Kan jadi pembantu uh. Tapi kalau uh, orang tuanya kaya Anaknya enak saja Iya yeah. Mobil sana, pergi sana, pergi sini Nah, Jadi belum tentu bahagia Kalau kita punya anak sebagai zinat Tapi anak yang tadi kurotakyun itu Itu bisa menjadi senjata pamungkas Artinya senjata pamungkas itu Kita sudah tidak ada Anak itu menggempurnya dengan doa siang malam Robbik birli wali-wali daya Warham huma kamarobbaya nisa Ampuni dosaku Ampuni dosaku Ambuni dosa kedua orang tua sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di masih kecil. Ya. Selama orang tua itu tidak musri kepada Allah, ya. itu akan diampunkan. Karena ini dijamin oleh hadis Nabi, wawaladin solihin. Ya Allah, subhanallah. Pemirsa, ya, ya menarik sekali perbincangan uh, dengan Ustaz uh, Nadine Aksabandi. Kalau uh, tadi kita bisa melihat bahwa uh, anak dengan orang tua, maka hendaknya anak menjadi investasi. Investasi duniawi, investasi ukrawi. Dari penjelasan Ust. Nandi tadi, jangan hanya semata-mata investasi dunia saja. Menjadikan insinyur, dokter, dan sebagainya, tapi melupakan aspek ukrawi, investasi akhirat. Maka... Di sini perlu adanya keseimbangan. Karena dalam hidup ini tidak hanya untuk dunia saja, tapi ada kehidupan yang abadi. Bagaimana kiat-kiatnya supaya itu bisa terrealisasikan ter dalam kehidupan di keluarga-keluarga muslim. Uh, Ustaz Nandi, jadi uh, tipe yang lain? Uh, Ustaz tadi sampaikan uh, dua, kurutayun, ya. dan kemudian zina tuh yang ketiga. Ada lagi tipe yang ketiga, para hadirin sedia namanya pitnah. Ya, tipe fitnah. Hmm. Iya, jadi terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 28. Iya, mohon maaf, surat Al-Anfal berapa, Pak? Ayat 28. 28. Ada yang bisa diantara Bapak yang bisa boleh pulang duluan. <laughs> ya. surat Al-Anfal 28. Ya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna indahu ajrun adhim. Ketahuilah bisa saja anak itu jadi fitnah fitnah itu ujian cobaan cobaan bapaknya cari uang berangkat jam 6 pulang jam 6 hmm. atau yang disebut angkatan 66 hmm. ya, untuk hmm. membela anak ini tapi anak ini jadi sebagai fitnah saja merepotkan saja sholat enggak ngaji enggak hmm. aktif diri wajah masjid enggak bekerja cari duit juga enggak hmm. kerjanya cuma nongkrong-nongkrong di depan gang ya atau hanya nulisin tembok orang, ada tembok orang, ditulisin coret-coret, lapendos, laki-laki hmm. penuh dosa, <laughs> ya. lapender, laki-laki penuh derita, derita. Ya. ada yang ditulis asma, asal mangap, <laughs> ya. nah macam-macam ini, hanya kumpul-kumpul di depan gang saja, main kerambo, hmm. ya ada iya. perempuan lewat digodain, cewek niyeh. Padahal sudah benar perempuan. Nah ini pulang saja ke rumah, makan aja di rumah. Makan, minta uang sama orang tua. Ini sebagai fitnah. Jadi cari duit enggak, usaha enggak, mengaji tidak, sholat tidak. Ini fitnah iya. Pertanyaannya bagaimana agar anak-anak keluarga muslim di rumah tidak menjadi fitnah? Iya banyak cara ya. Pertama memang pendidikan agama terhadap anak sedini mungkin. Mm -hmm. Sedini mungkin sejak dini sudah ditanamkan akidah Islam, ya. Nah, ini hadirin serta para pemirsa kita sedih. Usia belajar di Indonesia itu, anak usia belajar itu mm -hmm. ada 130 juta. 130 juta usia belajar. Tapi yang sekolah di RA, Raudhatul Athfal MI Madrasah Ibtidaiyah, MTs, MTs itu Pak Madrasah Sanawiyah bukan madrasah tengah sawah ya. Hmm. Oh, MTs madrasah hmm. tengah sawah. Memang ada di kampung ya, MTs madrasah tengah sawah. Ya, kalau ya? kalau MTs uh, madrasah tengah sawah dan banyak berarti departemen agamanya dipertanyakan. Kan? Ya, ya. <laughs> Jadi MTs, MA, Madrasah Aliyah, IAIN, UIN, STAIN ya itu semua yang belajar di sekolah agama itu hanya 8 juta jadi kalau kumpul 130 anak berarti cuma delapan yang sekolah di madrasah ya hmm. nah jadi sedikit sekali ya hmm. sedikit sekali berarti ini ya yang bisa baca Qurannya yang bisa tapi bukan berarti yang di sekolah umum tidak ya karena dipelajar dipelajar cuma presentasinya cuma sedikit jadi kalau bapak-bapak sudah punya anak yang satu di semea apa? SMEA ya. Semia. Oh, orang Betawi semia, semia. itu oh, SMEA itu. SMEA ya. Heeh. Hmm. ya atau SMK ya. Hmm. Itu harus ada yang di pesantren satu. Jadi kalau punya anak itu Bapak empat ya satu harus di pesantren lah. Hmm. Atau satu di sekolah sekolah madrasah. Nah, sekarang ya, kita tanya saat siapa yang mengajukan pertanyaan ada yang anaknya di pesantren silakan dari ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Haji Muhammad Guslan uh -huh. uh, Begini Pak Ustadz uh, Kebetulan anak, anak saya dari umur 6 tahun di pesantren Alhamdulillah di Magelang. Sekarang uh -huh. udah sampai kelas 3 udah 9 tahun berarti uh -huh. Alhamdulillah selanjutnya Yang saya tanyakan Pak Ustadz Kami sebagai orang tua Kadang-kadang merasa terhina dengan kawan-kawan saya yang lain uh -huh. Kenapa terhina katanya saya tega pun anak segitu kok dimasukkan pesantren katanya jadi saya mohon biar teman-teman saya yang lain biar punya greget seperti kemauan saya dalam arti anak saya ingin jadi orang seperti hal Nabi Musa dikenterkan kekali jadi Nabi tidak punya bapak tidak punya ibu yatim biatu bisa seperti Rasulullah Harapan saya punya anak yang berakhlakul karimah Tolong ya. bertunjuknya Pak Ustaz terima, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Alian wabarakatuh saja, uh, Yang lain silakan yang akan bertanya uh -huh. Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz uh, Saya Burhan Saidi Dari Majelis Taklim Baitur Rahim Roti Bakar Edi Di Cepeti Utara Kebayarun Baru, Jakarta Selatan uh -huh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz Uh, saya itu mengalami kesulitan uh, untuk mengajak anak sholat, pak. mencintai sholat. Kalau dulu zaman saya masih kecil orang tua itu ingat sekali kalau maghrib suruh sholat, kalau nggak mau sholat dilibas itu. Mm -hmm. Kan begitu, pak. Yeah. Nah, ketika kita terapkan kepada anak sekarang, khawatirnya kita melanggar ham kan begitu. Mm. Nah, kemudian saya coba kalau dengan kita memberikan uang. Itu apakah kita nanti mengajar kepada anak itu semacam materialistis hmm. Nah yang saya tanyakan adakah kiat-kiat khusus uh, agar anak mencintai sholat Terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya dua dulu ya, ya. Menarik Menurutnya. Yang pertama dari Pak Haji Haji apa namanya? Haji Guslan Haji Guslan, Haji Guslan. Jangan khawatir Ya kalau kita punya anak dari kecil dikepasandratkan, jangan khawatir. Ya. Itu justru belajar itu sejak kecil. Jadi, hmm. Al-Hibdufis sigur kan naksih alal hajar, hmm. ya. Belajar atau menghafal di waktu kecil seperti ngukir di atas batu. Hmm. Tapi kalau kita belajar sudah tua ini, Pak. Hmm. Waduh banyak, sering hilang, sering lupa. Hmm. Karena sudah banyak utang. Iya, iya. Lagi menghafal apa ingat hutang, hmm. ya. Yeah. Nah, itu dan juga di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ada kata-kata begini. La tatlubul ilma fi ayy Jangan mencari ilmu di tempat kelahiran. Hmm. Ya? Jadi cari ilmu itu harus keluar, ya, keluar. Hmm. Karena kalau hanya lingkungan kita terbatas saja, ya. ya. Tapi harus keluar. Artinya ya. mengirim anak pesantren itu tepat, ya, tepat. Ya. Nah, tepat. Hmm. Tapi bila perlu ke negeri, ya. Hmm. Nabi Muhammad S.A.W Ya, dulu bersabda utlubul ilma walau kana Cari ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi kita enggak usah jauh-jauh. Sekarang ke Cina karena Chinanya sudah pada datang kemari. Ya. <laughs> nah, yeah. Apakah Rasulullah menuju di Cina itu belajar tajwid, fikih bukan? Cina peradabannya sudah maju, ya. Mm -hmm. Tentu di situ supaya belajar menenun belajar bikin kertas karena kertas yang kita pakai setiap hari itu pertama kali ditemukan di Cina oleh Cai Lun namanya 130 sebelum Masehi Cina sudah bisa menemukan kertas yang dibubur dari bambu muda dicetak mm -hmm. si sampai sekarang itu ya. mm -hmm. nah itu jadi bagus Ya, Anak sekolah, belajar di luar, jauh dari orang tua Ya tidak apa-apa, itu pengorbanan Memang untuk mencari sesuatu yang berguna Yang sangat prilian Itu harus ada pengorbanan Pengorbanan, pengorbanan. Ya. Dari orang tuanya, dari ya. anaknya Ada yang mengistilahkan di pesantren itu Ibarat kehidupan di penjara suci Ya <laughs> di penjara. Ya, tapi tidak apa-apa kan di penjara juga banyak juga orang-orang yang di penjara tadinya uh, masuk penjara keluar malah jadi orang soleh kan ada iya, ya? uh, bahkan merasa dekat dengan Allah itu kalau tidak di penjara. Di penjara betul. <laughs> yang kedua salat. Salat. Ya dalam hal ini kita mengikuti pola daripada Rasulullah SAW. Uh -huh. Rasul bersabda, muru awladakum bisolati ida bala gosab asinin. Suruh anakmu dengan solat apabila sudah sampai umurnya tujuh tahun. Wadribuhum mm wahum abnau ya. asrin. Pukul anak itu kalau sepuluh tahun berani meninggalkan solat. Mm -hmm. Gak usah pakai ham-ham lah dalam solatnya. Mm -hmm. ya. Nah kemudian wafarku baynahum bil maudzi. Pisahkan kalau sudah sepuluh tahun tu anak yang laki-laki dengan anak perempuan tidurnya. Jadi mm -hmm. jangan satu. Ya. Mm -hmm. nah. Solat sholat ini harus dibiasakan sejak kecil dan harus diberi contoh teladan Ya, boleh sekali-sekali uh, sholat itu bapaknya jadi imam, ibu dan anaknya jadi makmum, uh -huh. tapi jangan terus dibiasakan di rumah karena laki-laki sholatnya harus di masjid dibawa anak ke masjid saya setuju, anak dibawa ke masjid tapi itu Pak Ustaz suka berisik anak-anak di masjid Ya, tapi disiplin saja, jadi ini orang tua ini anaknya, ya Kemudian anak itu dinasehati. Nah, ingat ya, kalau di masjid jangan berisik. Begitu. Coba orang anak-anak orang Kristen, Pak. Di gereja. Sekalipun pendeta bicara dua jam, anak-anak diengar. Hmm. Karena sebelum anak ke gereja, dinasehati dulu. Nah, boleh ke gereja ya. Tapi di gereja nggak boleh berisik. Sebab gereja itu rumah Tuhan. Kita harus hormat terhadap rumah Tuhan. Kadang-kadang kita lain. Anak-anak berisik di rumah... Malah orang tuanya ngomel, hei anak-anak daripada berisik di rumah, ke sana nih ke masjid, bapak capek katanya. <laughs> nah ini namanya orang tuanya jadi calo. Hmm. Ya, calo itu kan begitu. Curbon, curbon, kalau dari puluh gadung curbon. Tapi calo tidak pernah naik. Hmm. Juga kita kepada anak jangan hanya nyuruh doang. Ya, nyuruh doang. Tapi <laughs> harus memberi teladan, memberi contoh. Ini ya, yang penting. Ya. Ya. Saya ingin garis bawahi. Tadi, wadribuhum, maka pukullah mereka. Uh, tentu saja pukulan yang mendidik ya Bukan yang menyakitkan kan ada Artinya ada batasan kan iya. Mm. Begini, saya pernah menanya Bertanya kepada 32 anak mm. 32 anak usianya kelas 4 SD iya. Saya tanya Anak-anak, siapa yang pernah dipukul oleh orang tuamu Gara-gara kamu gak mandi saya pak, saya pak, nak no, no, yeah. Angkat tangan semua. Mm. Ya, nggak mandi dipukul kata. Yeah. Siapa gara-gara dipukul orang tu gara-gara kamu nggak solat? Ada dua orang. <laughs> ya. Coba ceritakan bagaimana mukulnya. Waktu itu pak saya tidurkan kan. Mm. Terus bapak saya pulang dari masjid saya dipukul pakai sajadah katanya jadi dipukul disabot saja. Mas eh, salat kan ya, tadi, salat. Hmm. Hanya dua orang dari 30 ya. itu. Iya. Ya, ya nah, artinya jadi muko, jadi jangan oh, jangan mukul yang menyakitkan ya, ya dicapek yang gitu ya. Ya. Ya, intinya memang sholat. mengingatkan, mendidik bukan menyakitkan. Harus dipaksa. Menyakitkan. Harus dipaksa, ya? ya. itu. Ya, betul. Set, uh, nanti kalau kita lanjutkan pembicaraan menarik pemirsa apa yang disampaikan oleh Ustadz Nandi dan dari jawaban atas pertanyaan dari uh, jamaah yang ada di situ tadi menunjukkan bahwa uh, masih banyak orang tua yang belum menunjukkan kesadaran uh, belum mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah uh, hanya dua orang dari sekian banyak ya jadi dari data yang dicoba yang mengadakan survei kecil-kecilan ternyata jauh luar biasa Urusan mandi, urusan yang lain, urusan keduniaan, sangat care, sangat peduli. Tapi urusan akhirat, banyak orang tua yang masih belum menunjukkan kepedulian. Oleh karena itu, mari kita dengarkan gendang lagu oleh GSD, Generasi Seni Menjalanan, judulnya Hidayah. <tuh> Pemirsa terima kasih Anda masih setiap bersama kami, tadi kita telah bersama-sama mendengarkan dendang lagu Hidayah. Pemirsa mendengar kata Hidayah tentu kita akan teringat dengan e, masa Rasulullah, masa Nabi ketika pamannya yang membesarkan dia sampai akhir hayatnya, e, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, Nabi begitu sedih dan memohon kepada Allah. Tapi kemudian Allah mengingatkan Inna kalatah dimanahbata walakin Allah yahdimayyasha Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun Sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya Tetapi walaupun demikian pengkondisian pengkondisian hidayah itu taufik itu tetap perlu untuk dilakukan di tengah di dalam rumah kita dalam keluarga Muslim. Nah, baik kita lanjutkan perbincangan tentang bagaimana tipe-tipe anak dalam Al-Quran, bagaimana agar anak-anak kita, keluarga kita penuh dengan hidayah dan rahmah. Saat kita lanjutkan, Saat. Jadi tipe yang selanjutnya, ada lagi tipe, Saat, tipe anak dalam Al-Quran? Ya, kalau tadi tipe yang ketiga, tipe fitnah, hanya merepotkan orang tua saja. Iya betul. Ya. Mencari uang, banting tulang, ya, banting tulang kadang-kadang tulang dibanting-banting. Ya. Hmm, mencari uang. Hanya kerudunan saja. Sari. Ya. Ada lagi tipe yang lebih berat lagi, namanya tipe adu musuh. Masih dalam Al-Quran Surat At-Talghubun ayat 14. Uh -huh. Surat At-Talghubun ayat berapa, Pak? 14. 14. Ini mohon maaf ya. sengaja Bapak-Bapak Hmm. dari majlis taklim Roti Bakar oh, ini berani. saya iya. ajak bicara. Betul. Sebab kalau tidak diajak bicara khawatir mereka bicara sendiri. Ya. <laughs> <laughs> <laughs> ajak bicara. Iya. <laughs> <laughs> nah. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum Hei, orang-orang yang beriman, hmm. bisa saja pasanganmu, pasanganmu bisa istri, bisa suami, ya. Hmm. Nah. Dan anak-anakmu itu bisa jadi musuh bagimu. Artinya musuh bagimu itu mencoreng nama orang tua. ya Pada suatu hari, Pak, hmm. ada ibu-ibu nangis di polda Metro Jaya. Nangis. Hmm. Pak polisi, keluarkan anak saya. Pak polisi, keluarkan anak saya. Sekali lagi ya. Pak polisi, keluarkan anak saya. Tiga kali. Tiga hmm. kali biar jelas yeah. ternyata anaknya itu sudah edik pemakai narkoba pemakai narkoba padahal saya memberikan makan cukup memberikan jajan cukup ya tapi kenapa anak saya ditangkap mm -hmm. nah ternyata bertemannya maka orang tua ini supaya anaknya tidak aduh tidak mm -hmm. jadi musuh tuh anak jangan sekali-kali melepas anak itu keluar malam. Nah, keluar malam. Ya. Akhirnya ah, belajar bersama, nginep di rumah. Nah, baik laki-laki atau perempuan, ya, itu anak jangan dilepas malam. Ya. Itu kehidupan malam itu bahaya. Ya. Tadi saya waktu mau datang ke studio ini, ya, itu melewati anak-anak muda kumpul semalam mungkin, itu tidak tidur. Bagaimana itu? Ada yang ngetrek pak, ngetrek. ngetrek. Wah itu digam di diskotik. Ya, nudem di diskotik. Tapi kalau ya. kehidupan malam makan di roti bakar edisi, apa-apa. Ya, ya. ya. Kan malam itu biasanya ya. dagangnya. Ya. Nah ini <laughs> apa itu ya? Ini pergaulan ini pak, pergaulan ini ya sangat penting, sangat penting. Ternyata harusnya anak-anak kita itu tidur lebih cepat jam 8 jam 9 kita kontrol lihat ada kan di kamarnya jam 9 tidur hmm. ya. itulah ajaran Islam itulah contoh dari Rasulullah jadi Rasulullah itu makruh orang ngobrol-ngobrol setelah salat Isya kalau bukan untuk tholabul ilmi hmm. ya. dan ini sudah diamalkan oleh orang barat kalau Bapak ke Inggris ya kita lihat buku-buku SMP di Inggris ya itu di halaman depan itu ada tulisan Early to bed Early to rise, make a man healthy, wealthy, and wise. Cepat anda tidur, cepat anda bangun akan membuat orang sehat, kaya, dan bijaksana. Jadi tidur itu cepat, bangun cepat. Nah ini pola Rasulullah itu kan dulu gitu. Jadi Rasulullah kalau tidur cepat. Tapi jam 3 sudah tahajud, terus sholat subuh tidak tidur lagi. Yeah. Ya. Nah ini yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Ya. Jadi kalau anak dibiarkan malam, wah keluar malam oh di, dengan temannya. Nah, ini bisa anak jadi musuh Tetap, Ada penekanan ya. Jadi dalam surat At-Taghabun surat ke 64 ini ternyata bukan hmm. hanya di ayat 14 ya, di ayat 15 juga di, yeah. ada, diulangi yeah. ya. Diulang Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah. Wallahu 'indahu ajrun azim. Ya, dua kali Tari. itu. Jadi artinya menunjukkan bahwa para keluarga harus hati-hati dengan Anak nah, itu ya. jangan sampai keberadaan anak justru malah nantinya menyesakan. Ya, nah, begitu. kan? Anak itu bisa jadi bumerang, begitu. Bumerang. Baik, buruk anak akan membawa efek pada orang tua. Mm -mm. Ada anak mabok-mabok, ya. Itu orang bertanya anak siapa sih? Mm -hmm. Kan bapaknya. Mm -hmm. ya. Ada anak tawuran, itu anak siapa sih? Mm -hmm. Ada anak masuk penjara, anak siapa? Loh, itu yeah. di dunia saja. Ya. Yeah. Baik. Di akhirat juga seperti itu, Pak. Ya. Mm -hmm orang tuanya sudah jalannya gancang benar tuh menuju surga gancang itu cepat-cepat gancang bener sementara anaknya merengek Ya Rob kami nggak mau masuk neraka sebab kami dulu tidak diberi pendidikan agama ya kami nggak pernah dididik sholat orang tua yang sedang gancang menuju surga tadi dipanggil mereka hey, apakah itu anakmu? Oh, benar. Tong, kenapa kamu di sini, Tong? Begitu. Ya, orang Betawi rumahnya. Tong, kenapa? Ya. Nah, akhirnya disidang di situ, Pak. Ya. Bisa gara-gara anak, ya. Bisa gara-gara anak tadi yang tidak dididik. Itu ya, kewajiban orang tua mendidik anak itu. Yang tidak dididik bisa mencelakakan orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Maka Anak itu bisa menjadi senjata pamungkas Bisa menolong kita Juga bisa menjurmuskan kita kendaraan. Oleh karena itu kebijakan orang tua Mengirimkan anak pesantren seperti tadi Itu kebijakan yang bagus hmm. yeah. Mengirimkan anak ke sekolah Uh, Madrasah, mengirimkan anak ke sekolah yang memang ada pengajaran-pengajaran agamanya yang sangat kuat Itu jauh lebih baik ketimbang yeah, yeah. mengirimkan anak ke sekolah Yayasan bukan muslim, begitu saat ya yeah. Baik, uh, kita, kita beri kesempatan lagi kepada hadirnya di hadir studio untuk mengajukan pertanyaan silakan Bapak-Ibu, bapak, bapak Ibu. Yeah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Pak Haji Edi Supardi dari pengajian Baitrohim Cipete Utara, Kecamatan Kebayon Baru, Jakarta Selatan. Yang saya mau tanyakan bagaimana menanamkan kesadaran bagi keluarga untuk meningkatkan ibadah. Mm -hmm. Saya rasa itu aja, tak Bukan hanya tadi kan salat secara umum. Pak Edi jadi uh, nama roti Edi bakar Bapak sendiri ya? Iya, betul. Nama saya sendiri. Iya, oh, iya, iya. Ya. Jadi Bapak ini orang-orang malam Iya, uh, betul. Memang saya ah, malam. Penghidupannya malam. Entar hmm. uh, berangkat habis asar, kadang-kadang subuh baru sampai di rumah. Hmm. Itu sudah jalan sekitar dari tahun 66, Tat. Allahu Akbar. Allah. Hmm. Alhamdulillah saya sudah Uh, banyak anak buah yang bisa mandiri ya artinya tuh ya? ya bisa bakar roti bisa uh, mandiri sendiri usaha, sendiri, sendiri, nah. usaha ya. sendiri ya jadi masing-masing sudah ada yang apa, keluar dari saya tapi dia punya usaha uh, bersama kita kita bisa berkembang mohon maaf Pak ji kesini bawa roti nggak buat kerutip ya, ya. ada putra uh, yang apa tadi dikatakan Hanakarus yang berkualitas sarjana nah, sebagai penjual roti ini uh, gimana Alhamdulillah anak saya empat ya. Alhamdulillah sudah sarjana semua dokter yang dokter lagi juga ya. Alhamdulillah nah Nani. Oke jual roti tetapi ibadahnya nggak butuh Nah, eh, iya, lanjutnya. Baiknya, terima kasih assalamualaikum. Pak Jody. <tuh> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. E, nama saya Ari Ariadi dari Majelis Taklim Bayi Durohim. Hmm. Begini, Pak Ustad, sekarang ini kesadaran di keluarga maupun di anak-anak itu untuk membaca Al-Quran hmm. itu sangat kurang kalau saya perhatikan begitu Pak Ustadz e, jadi intinya yang saya mau tanyakan gimana untuk menanamkan kesadaran di keluarga maupun anak-anak untuk gemar membaca Al-Qur'an, itu Ustadz baik Cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih. Uh, luar biasa. Saya ingat, Ansat, ya, saya, kawin, Al Quran set. Mas kawin, seperangkat al-fatwa dan al-Quran. Setelah iya. itu ditaruh di lemari. Gilir set ya. Saya ingat dulu ada dosen dosen gamma. Ya, ya. Namanya Dr. Guntowi Joyo. Mm. Kata Dr. Guntowi Madrasah Diniyah ini sangat penting. Ya, jadi madrasah yang mengajarkan mm. Al-Qur'an, tajwid, tafsir, fikih, Nahu, sarf, ma'budah, tarikh Islam, ya. Nah. Jadi, mohon maaf nih. Kata Dr. Gun Turun lebih baik membangun madrasah diniyah ketimbang bikin partai Islam yang buram katanya. Haha. Oh, gitu-gitu. Iya, iya, Sebab apa? dari madrasah diniyah itu jadi anak sudah ditanamkan akidah keislaman. Nanti anak itu mau sekolah di mana saja, mm. ya, mau ke perguruan tinggi mana saja, mm -hmm. ya, apa mau kerja di PLN, di Pertamina, di departemen-departemen uh, tapi akidah sudah sudah kuat. Jadi kan? nih sudah sudah ke, sudah, sudah betul. Ya? Nah, mm. itu. Jadi memang di tiap kampung itu harus ada madrasah diniyah. Mm -hmm. Biarin anak sekolah di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tapi harus bisa baca Quran. Ya. Mm -hmm. nah, itu. Yang kedua, karena fungsi orang tua ini sangat penting. Btidaklah ya. di rumah itu diciptakan suasana keagamaan. Ya. Jadi jangan disetel TV terus. Apalagi sinetron sinetron cinta, mm -hmm. ya Selamat datang cinta, mm -hmm. 30 hari mencari cinta, cinta fitri, jangan takut bercinta, cinta fitri, cinta saja diajarin mm -hmm. Padahal kalau soal cinta tidak diajarin juga nanti tahu sendiri. Mm -hmm. ya. mm -hmm. Nah dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, nawiru buyu Buih bis solati wakiro atil Quran. Sinari rumahmu itu dengan solat dan baca Quran. Ya, pengajian-pengajian. Ya, terutama solat solat sunah ya. Nah, kalau solat sunah, mau solat duha jangan pergi ke masjid di rumah saja. Solat tahajud juga malam-malam jangan pergi ke masjid di rumah saja. Tapi kalau solat parbu itu utamanya di masjid sebab Nabi bersabda, Abdulus solat pilbaith sebaik-baik sholat di rumah tapi ini baru koma belum titik hmm. wah kan sebaik-baik sholat di rumah ini baru koma ilal maktubah kecuali sholat pardu Ya, rata-rata hmm. di masjid biar yeah. kelihatan orang. Memang begitu. Singkatnya terus Tad, kesimpulan tadi waktunya sudah terbatas. Nah. Jadi kesimpulan dari dari tema kita ini yang yang terbatas. Jadi kesimpulannya para pemirsa TVRI hmm. di mana saja berada serta hmm. hadirin yang ada di studio, kesimpulannya bahwa di dalam Al-Qur'an itu anak itu ada empat tipe. Hmm. Ada tipe anak soleh, yaitu Qurrata yeah. Ayun. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Berhasilnya dunia akhiratnya. Hmm rajin ibadah pada Allah bisa baca Quran tapi juga dia bisa mencari kehidupan mm -hmm. yang kedua ada anak zinatun perhiasan iya yeah. oh, dia jadi direktur ya yeah. jadi inspektur ya yeah, atau jadi Birokrat jadi anggota legislatif, tapi dunia saja. Tapi dunia saja. Ya, ketiga, Baca Quran nggak bisa, mm. sholat mayat pun malah ruku dia. Mm -hmm. Sholat mayat kan nggak ada ruku. Ya. Mm. Ketika ditanya kenapa bapak ruku, itu kan yang meninggal mertua saya, oh. saya harus hormat dong. Karena <laughs> pada dia dianggap si ya. cara Baik. sholat mayat. Yang keempat, yang ketiga, ketiga dulu. dulu Baik. Ya. Baik. Jangan ketiga. korupsi ini. Ya. <laughs> yang ketiga dulu, yang ketiga yaitu anak sebagai namanya tadi fitnah fitnah fitnah ya. hmm. jadi ini cari duit enggak ibadah enggak hmm. kerjanya cuma nonggong-nonggong pinggir jalan hmm. ada perempuan lewat digodain cewek hmm. nih ya eh. pada udah benar perempuan hmm. ya? nah yang keempat adalah anak aduh musuh hmm. Hmm. jadi anak risap e, narkoba ya menggunakan narkoba atau mencuri atau enggak orang tua harus Baik. Dan yang terakhir saya menambahkan yang kelima Sebagai penerus keturunan Sebagai pewaris Karena itu perlu Nah, Bagaimana seorang tua bisa mewariskan Anak yang soleh dan solehah Sehingga nanti ketika orang tua Sudah tidak ada anak Buah anaknya bisa diterima oleh Allah Itulah harta kekayaan Bagi kita para orang tua Agar anak kita nanti Senantiasa mendoakan-mendoakan Bukan berebut harta warisan Pemirsa terima kasih atas perhatiannya Insyaallah kita akan berbincang kembali, dialog kembali di waktu yang akan datang Terima kasih kepada Ustaz Nandi Naksabandi Kepada teman-teman jamaah Majlis Ta'lim Ta Baitur Rahim Roti Bakar Edi Terima kasih atas kehadirannya Insyaallah kita akan terus mengaji dan terus selat dan meningkatkan baca Al-Quran Saya Sunanda Ribunur, mohon maaf dari ada kurangan Mewakili kerabat kerja Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Kepadanya Marilah kita bersujud pada Allah Cari harta Siang malam Dari pagi hingga petang Panggilan sholat ditinggalkan Sibuk dunia Sadarilah manusia Bahawa sesungguhnya Harta itu milik Allah Harta di dunia Sari akan dibawa.